Mitra Bisnis Pakar Sosial Politik Hermawan Sulistio berpandangan, Indonesia akan sulit berkompetisi di tingkat global sepanjang kualitas layanan birokrasi kita kepada para investor, baik itu lokal maupun asing, masih buruk dan sangat minim. Untuk melanjutkan bahasan atas masalah ini, segera kita berbincang dengan Hermawan Sulistio. Pak Hermawan, Kemarin Bapak menyatakan maraknya korupsi adalah salah satu wujud dari buruknya layanan kepada investor. Lantas apakah kita harus membenahi masalah ini terlebih dahulu? Enggak, salah satunya itu uh, attitude mental. Korupsi kan satu bagian dari attitude begitu. itu. Uh, pejabat minta dilayani gimana orang mau investasi. Uh, sementara kreditnya dibawa ke China, dibawa ke Vietnam, dibawa ke Kamboja. Bahkan Kamboja, Thailand apalagi, Malaysia, diperluan karpet merah kok. Di sini disuruh ngemis-ngemis. E, gimana kita mau ngomong kayak saing e, bisa meningkat kalau kayak begitu gitu. Jadi attitude para birokrat yang harus segera dibenahi ya Pak Her? Iya, nah attitude itu salah satunya nyangkut sikap terhadap e, uang rakyat, uang negara, uang dana-dana publik gitu. enggak ada rasa bersalah kok mereka kan gitu. Yang sudah bersalah pun kemudian eh, tetap aja nggak nganggap dirinya bersalah dan malah dipahlawankan kan. Bagaimana TV? Saya menyesalkan banget itu. Memberi tempat mereka yang koruptor-koruptor itu ngomong dan membela dirinya di depan publik. Eh, Seolah-olah menjadi hero, menjadi pahlawan, ditepokin segala macam gitu. Oh, wah jadi hebat jadi bisa udah jelas jelas salah korupsi udah dihukum sekian tahun nanti bilang gak salah lagi dikasih panggung di TV lagi kan Ah, kalau saya eh, di, boleh aja dikasih panggung kayak gitu tapi kita kasih hukuman tambahan harus pakai baju seumur hidup yang ada tulisannya koruptor gede-gede gitu Jadi nanti kalau muncul di TV Pak dia pakai baju koruptor gitu kan bagus tuh. Demikian Hermawan Sulistio. Saya Dinda Natasha.